selamat siang Pak r u d i komentar Anda Pak iya saya rasa、uh, kita atau pemerintah jangan sampai selamat bahwa nantinya Tiongkok itu akan menjadi negara、uh, nomor satu terima k a i h terima kasih Pak Dibio selamat siang selamat siang Bu jawabnya begini Pak Faisal Basri terlalu menganalisa bahwa produk-produk、um, Asia itu kualitasnya bagus tidak semua Kuduk Asia kualitasnya bagus Mesti lihat jenisnya、uh, Lulus kendali mutu itu loh Jadi ISO dan sebagainya Karena barang Eropa dan Amerika Yang dijual itu rata-rata bagus Ada juga sih yang jelek Cuma rata-rata kalau yang jelek kita klaimkan Dia akan ganti Jangan barang-barang menit -barang Tiongkok Dia bilang wah itu n gak bisa Karena itu kerusakan si pemakai Jadi otomatis Pak Faisal Basri harus hati-hati Dalam membuat pernyataan bahwa Barang-barang パフェサート・ベンダスカリー・アスペシカ・パデ n ア・タペプロディラ・ブラカン・インドゥ・カー・オーサー・ネイヤ・オラン・ジャパン・インドゥ・ニシアイト・モンポニア・コンポジシー・ドゥ・アプロセンディ・アプロセン・モンキ Ke keadaannya akan menjadi lain mungkin mereka masyarakat i n d o n e s i a juga akan bersikap tidak a d i l dengan Jepang cuman masalahnya sekarang ini bahwa penduduk minoritas di Indonesia ini kan orang c h i n i s ini kan yang menguasai perekonomian nah itu juga salah satu masalahnya Masa... silahkan Pak Mas r u d i selamat siang ya、okay. komentar Anda Pak、uh, mau komentar i nih saya mau ini aja mau komentar saya tetap cinta produk Indonesia gitu baik